But I can Aku harus nunggu yuk diakket papaku. Berapa lama? Gak pasti. Kau masih menunggu aku? Eh, hey, gue bilangin ya, lo gak pantas sama Radit. Gue yang pantas, ngerti? Lo ngomong sama tangan. I'm